Bagaimana kita sholat menahan hadas Karena dalam sholat Menahan hadas Karena dalam sholat Buang angin sampai 4-5 kali hmm. <laughs> Jadi Hukumnya menahan hadas menahan angin atau menahan buang air besar dan buang air kecil di dalam salat hukumnya adalah haram eh, makruh bukan haram makruh karena mengurangi kekhusyuan artinya biarpun bapak ibu dihadapkan kepada salat jamaah jika ternyata tiba-tiba datang rasa untuk buang air tuntaskan asalkan memang bukan jadi rutin sebab ada perut setan perut setan tuh perut iblis suka ganggu kapan sakit perut itu kerasa kalau sudah masuk kelas itu santri orang ajar hajar itu. kalau masuk kelas baru berapa menit langsung baru mau sholat kalau sudah dekat sholat jamaah tadi mah nyantai ketawa-ketawa sudah girar mau komat langsung keluar ini sudah enggak jadi di setting diatur lah. Kalau saya sebetulnya yang menjadikan biasanya rasa itu kan kontak. Kalau sudah masuk dekat kamar mandi biasanya kerasa. Berarti kalau memang kita biasa sebelum sholat subuh itu kok mau buang air, jadi masuk ke kamar mandinya lebih awal dong, kan gitu Baik, jika tidak biasa biasanya kok datang, kok biasa biasa nggak biasanya kok datang? Pasal sakit perut saya harus buang air selesaikan. Biarpun ketinggalan jamaah mendapatkan bala. Kenapa tidak dihimbau kita melakukan solat sambil begini? Hmm, Lama nya, hmm, lulu surat al-Baqarah lagi. Padahal baqarahnya berlak lima ayat. Wah, ngedumur, nanti ya. Makroh menahan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mudafatil akbatini dalam hadis disebutkan Nabi melarang untuk kita menolak dua kotoran dua ini, buang air besar, buang air kecil baik ini hukumnya makruh, berbeda jika menahannya di saat kita sudah berada di dalam sholat itu menahannya sebelum sholat tapi kalau sudah Allah Akbar, kerasa hmm nah ini, tinggal pilih jika bisa bertahan, lanjutkan bertahannya lanjutkan jika bisa bertahan tapi tidak terlalu lama pisah dari imam selesaikan sholat sendi jadi assalamualaikum mufarokoh ya kan jika gak kuat benar sholat uhur tetap 4 rokaat gak kuat ya sudah putus sholat gak boleh sholat uhur ah kadang gak kuat sholat uhur 2 rokaat gak ada itu jadi kalau memang betul gak kuat jika masih kuat dua pilihan ya masih kuat dan tidak merusak kesehatan dan sebagainya selesaikan ikut dengan I, imam tapi kalau tidak kuat tapi masih bisa dipercepat untuk bisa menyelesaikan sholat mufarakoh. pisah dari imam tiba-tiba ngebut duluan dan benar-benar Allah maha tahu yang ada, apa yang ada di dalam perutmu kalau kamu bohong juga tahu Allah ini tidak bisa main-main dapat pahala sempurna assalamualaikum selesai tapi jika ternyata berat sekali, tidak bisa bertahan sampai sakit, maka langsung saja selesaikan. Jangan serta-merta mengambil yang ketiga ini, buru-buru dibatalin. Sebab membatalkan sholat wajib, hukumnya haram. Kecuali mendesak tadi. Jangan meng-ah langsung bubar. enggak. Yaitu dua, bertahan sampai selesai atau mufarrokoh, pisah dengan imam. Jadi cara mufarrokoh itu sederhana ibu. Jadi mufarrokoh itu untuk banyak mumpungnya, mumpung ingat. Ya. Misalnya ibu solat jamaah bawa anak kecil, Allahu Akbar, baru dua terokaat imamnya kepanjangan solatnya, anaknya jerit-jerit. Jangan dia biarkan ibu perasaan dong. Ibu bisa mendahului imam dengan cara mufarrokoh. Solat selesai, -shol, gendong anaknya selesai. Jadi ibadah tu tak jangan dibikin susah. Ya, atau ada sesuatu yang mendesak. Hmm ini kebakaran ini jadi, kalau dibiarin bakar juga kita nanti kebakaran jadi kita harus itu kalau ada sesuatu yang mendesak kita bisa membufa pisah dari imam menyalip imam selesai urusan kita asalnya kan benar-benar mendesak dan kalau memang ada sebab pahala jamaahnya utuh tapi kalau gak ada sebab gak dapat jamaah misalnya apa? Allah ah males deh dului niatnya membufa rokok ya sah karena niat pisah niatnya pisah bu ya kalau pengen mendahului imam karena hajat tersebut harus ada niat namanya niat misahkan diri dari imam lanjutkan sholat sesuai dengan rokaat-rokaat yang harus kita selesaikan kemudian selesai itu pergi bedanya kalau ada uzur itu tetap pahalanya jamaah utuh kalau tidak ada uzur maka pahala jamaahnya hilang ini enggak apa-apa. Jadi termasuk ada bayi menangis kadang kita melihat. Kadang salatnya bukan salat wajib, salat sunat, hari raya Idul Adha sabah Idul Fitri. Sebab kita yang lihat ya Allah, makanya kalau ngaji yang benar, anaknya jerit-jerit. Ah, anaknya jerit-jerit. Ya Allah. Sampai semua di masjid enggak khusyuk karena dengar jeritan bayinya. Bayinya. Ibunya masih gini, enggak kira khusyuk bohong tuh. Enggak khusyuk. Bukan oh, anaknya setengah mati, begitu ceritanya. Kalau mang kita lihat keadaan anak semacam itu, langsung saja kita mendahului selesaikan solat itu. Assalamualaikum, pegang anak selesai. Jadi jangan ibadah tu jadi berat. Ya. Jangan ibadah. Pernah kita menemukan sampai anaknya itu mau mati nafasnya. Itu. Subhanallah. Anak kecil nangis, tidak ada yang menolong. Tak bisa ditahan, bisa mati itu. Nah, ini perlu ngaji. Makanya songkur. Untung mau ngaji ya. Karena ngaji itu ada ada ilmu tambah nanti, ya. Cuman kadang ada orang tanya itu cari ringanan, ada madhab lain, ada suatu kita dikisahkan, yesheh. Ya, suatu ketika saya merasakan di bagian belakang saya itu kayak ada sesuatu yang keluar. Ah, ha? kebetulan saya coba saya pegang itu, tatunya betul ada basah basahan Kiman apakah solat saya sah? Apakah ada madhab yang matakannya boleh? Jadi, jadi cari penganan. Dijawab enti telah keluar dari empat madhab semuanya. Uduklah cepat sana. Karena apa? Megang tempat itu membatalkannya. Belum lagi kena najisnya keluarnya. Jadi, jadi kalau sudah keluar angin empat kali, ya pak ba. batal. Ini kan keluar angin sampai keluar empat. Kemudian ada ngomong, tapi saya selalu keluar angin. Nah harus kalimat selah selalu, kalau selalu keluar angin posisi nanti jadi yang diatur yang misalnya kalau saya posisi sujud langsung keluar angin, batalkan sholatnya berarti kamu tidak usah pakai sujud hmm, isarat saja sujudnya jadi yang diatur caranya bukan berarti boleh kita sholat dengan buang angin tidak ada kalau buang angin tetap bak Batal yang disetting cara solatnya dengan posisi begini berarti aman berarti rukunya begini sujudnya ya udah susu kalau sujud langsung keluar angin batal lah kalau berdiri keluar angin ya duduk jadi tetap keluar angin adalah membatalkan keluar angin membatalkan hati-hati ini aji jadi jangan diatur wah ini gara-gara apa namanya sering keluar angin. Lalu tidak batal, tetap membatalkan Cuma yang perlu diatur caranya saja Berbeda dengan apa Namanya sali sulbol, orang yang beser Kalau ada orang beser Beser air, beser buang air kecil Atau nama wanita Namanya istihadah, itu beser darah Kalau orang beser Itu ada dimaafkan Karena namanya beser terus ngerembes Biarpun wuduk, tetap batal Wuduk, tetap batal Maka bagi wanita yang kena istihadah Ketular darah atau beser, maka caranya yang pertama adalah dibersihkan. Setelah dibersihkan dikasih penyumbat, kalau itu wanita dikasih penyumbat. Mungkin sopteknya didobel kalau laki-laki pakai sesuatu yang ketat. Mohon maaf, celana dalam yang dikasih sesuatu di dalamnya agar menekan. Setelah dibersihkan begitu, ada yang menahan supaya tidak nacisnya, tidak kemana-mana juga. Baru setelah itu ngambil air wudu. Dan ngambil air wuduknya syaratnya harus sudah masuk waktu solat. Kalau belum masuk waktu solat nggak dianggap. Setelah masuk waktu solat membersihkan, memasang apa apa penyumbat tadi atau penahan, kemudian mengambil air wuduk dan setelah mengambil air wuduk segera melakukan solat. Tidak boleh menunda-nunda. Baru boleh menunggu kalau untuk nunggu jamaah saja. Kalau tidak ada jamaah dia langsung solat. Maka itu solat yang dimaafkan. Biarpun terus ngucur karena ini besar, besar penyakit. Dengan catatan memang besarnya enggak bisa berhenti sepanjang waktu, maka cara salatnya adalah semacam itu. Termasuk wanita yang apa istihadhah. Baik.